Assalamualaikum sederhana berita sore edisi hari ini Rabu 12 Juli 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Kamal Penambang emas tewas tertimbul longsor di lokasi tambang gempang 600 ton pupuk subsidi jatah semelu belum diterima petani Aceh besar dan birun dapat penghargaan dari Menteri Kesehatan Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim New Seram BFM. Berita suara ini juga bisa didengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rembapase 90,1 FM Luxemawai. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Shadaralun Erwin Bin Zainal Abidin, 35 tahun, warga Gampung Pulolueh, kecamatan Gempang, Pidye meninggal dunia di lokasi tambang sedalam 8 meter di pegunungan setempat, persisnya kilometer 12 Gampung Pulolueh, Gempang, selasa kemarin pukul 13, waktu Nisya Barat. Korban tewas tertimbun longsor saat sedang bekerja. Dari Pidye, Nurni melaporkan, Kapol Respedia KBP Andi Nugraha Setiawan Siregar mengatakan kejadian berawal saat korban Erwin bersama temannya Munazir 25 tahun masuk ke lokasi tambang bekerja mencari emas di sumuran lubang dengan kedalaman sekitar 8 meter. Saat asik bekerja tiba-tiba terjadi longsoran tanah dan menimpa dada korban Erwin. Sedangkan Munazir yang juga berada tak jauh dari lokasi kejadian selamat. Pemunazir yang melihat kejadian ini berusaha mencari pertolongan untuk membantu korban keluar dari lubang. Selang dua jam kemudian, korban yang terkubur runtuhan bongkah tanah longsor berhasil dievakuasi. Namun sayang, Erwin sudah meninggal dunia. Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke puskesmas gempang. Setelah dipisum, baru dibawa pulang ke rumah duka di kampung Pulau Loi, gempang untuk dikebumikan. Sedang petani di Kabupaten Simelu hingga pertengahan Juli 2017 belum juga mendapat jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah. Akibatnya, banyak petani Simelu yang kecewa dan tetap turun ke sawah meski tanpa pupuk subsidi. Bahkan saat ini, tanaman padi mulai memasuki masa panen tanpa diberi pupuk. Dari Simelu, Sari Mulyasno melaporkan. Seorang petugas pendamping lapangan di Simelu mengatakan pupuk subsidi untuk petani Simelu seringkali tidak tepat waktu diterima oleh petani. Hal itu bisa mempengaruhi hasil panen petani nantinya. Seperti tahun lalu, pupuk yang diharapkan petani diterima tepat waktu tapi selalu datang terlambat. Ia menambahkan karena tidak jelas kapan pupuk itu sampai di Semelu... ...sehingga petani tidak lagi memperdulikan dan tetap turun ke sawah. Kadis Pertanian Semelu, Suhelmi SP mengakui pupuk subsidi untuk daerah kepulauan itu... ...belum dikirim oleh pihak distributor. Penyebab karena petani belum menebusnya... Jatah pupuk subsidi semelu sebanyak 600 ton. Sampai saat ini, baru 4 ton pupuk yang ditebus petani. Namun pihak distributor di Luxemave baru bisa mengirim jika petani sudah menebus 50 ton pupuk. Ia meminta supaya kelompok petani di wilayah ini agar cepat menebus pupuk tersebut, karena jika belum ditebus oleh distributor resmi tidak mau mengirimnya. Untuk harga tebus pupuk, subsidi itu sendiri yakni Rp1.800 per kilogram. Sedara Lur Menteri Kesehatan Nila Farid Muluk memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemkap Birin atas keberhasilan kedua kabupaten itu menetapkan dan mengimplementasikan peraturan daerah atau kanun tentang kawasan tanpa rokok serta kebijakan lain terkait konsumsi hasil tembakau. Dari Banda Aceh, Hiarmen Dinamika melaporkan. Penghargaan dalam bentuk piagam dan plakat itu diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan kepada Bupati Aceh Besar, Insinyur Mawardi Ali dan Bupati Birin Ruslan M. Daud, di De Alana Hotel Daerah Istimewa Yogyakarta Rabu Pagi. Bupati Mawardi Ali menyebutkan dari Aceh tahun ini hanya dua kabupaten yang mendapat penghargaan tersebut yakni Kabupaten Aceh Besar dan Biren. Sedangkan untuk seluruh Indonesia tercatat 66 kabupaten kota yang mendapat penghargaan serupa. Selain penyerahan penghargaan, acara itu juga diisi dengan pertemuan aliansi Kabupaten Kota Se-Indonesia yang konsen mengimplementasikan perda tentang kawasan tanpa rokok serta kebijakan lain terkait konsumsi hasil tembakau. Mawardi Ali yang baru dilantik menjadi Bupati Aceh Besar pada 10 Juli lalu mengaku sangat bersyukur atas prestasi yang diraih Kabupaten yang dipimpinnya itu. Apalagi ini menyangkut prestasi di bidang implementasi kawasan tanpa rokok yang berkolerasi positif dengan upaya penyehatan masyarakat. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram Fm Sedara Lutlatifah, 50 tahun, ibu dari Gampung Puuk, Kecamatan Kembang Tanjung Pidia mengalami luka di bagian kepala akibat tertimpa pohon melinju yang tumbang pada selasa kemarin pukul 15.25 waktu Insya Barat. Dari PDN, Nurni Hayati melaporkan. Informasi dihimpun peristiwa itu terjadi saat Latifah duduk di bonceng sepeda motor yang dikendari anaknya, Juli Syariah, 22 tahun. Dalam perjalanan pulang dari pasar kembang tanjung ke rumahnya mendadak batang melincoh yang sudah lapuk tumbang hingga menimpa Latifah. Kejadian ini membuat Latifah berteriak histeris. Bahkan sepeda motor yang ditumpanginya terjatuh kesegetika. Akibatnya Latifah yang tidak memakai helm mengalami luka barat di kepala. Sedangkan anaknya yang mengendari sepeda motor tidak mengalami luka apapun. Kapolsek Kembang Tanjung Ibtu Agustiar mengatakan warga yang mengetahui kejadian ini segera memberikan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit. Latifah yang mengalami luka parah sempat dirawat di RSU Sigli sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh untuk perawatan intensif alun polisi telah menggelar pra rekonstruksi kasus pembacaukan terhadap ahli IT Hermansyah yang terjadi di tol Jagorawi, kilometer 6 Jakarta Timur. Dua tersangka turut dibawa dan saat ini dimintai keterangan di Polda Metro Jaya. Detiknews.com melansir. Wadir Krimun Polda Metro Jaya AKBP Didik Sukiarto mengatakan, pra rekonstruksi dimulai dari tempat kejadian perkara hingga menelusuri perjalanan dari para pelaku. Hal ini dilakukan untuk menemukan fakta-fakta hukum dan barang bukti yang terkait dalam kasus pembacokan tersebut. Saat ini, kedua pelaku bernama Lawrence Palyama dan Edwin Hitibu sedang diminta keterangan oleh penyidik. Keterangan dari pelaku diperlukan untuk mengembangkan pengungkapan kasus ini dan mencari pelaku lainnya. Anggota kepolisian juga masih berada di lapangan untuk mencari barang bukti lainnya. Barang bukti yang dicari, diantaranya pisau yang digunakan pelaku dan mobil yang dikenderainya saat kejadian. Syedara Lun Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memprediksi peraturan pemerintah pengganti undang-undang soal pembubaran Ormas akan ditolak oleh mayoritas fraksi di DPR. Menurut dia, fraksi partai politik di DPR tidak mungkin berhadapan dengan Ormas yang menjadi basis pendukung partai. Kompas.com melansir. Fahri menyarankan agar pemerintah mengikuti mekanisme yang diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang Ormas mengatur bahwa pemerintah harus menempuh mekanisme pengadilan jika hendak membuarkan Ormas. Fahri menduga langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan PERPU karena khawatir kalah di pengadilan. Ia juga menilai tidak ada gegentingan yang memaksa sehingga pemerintah harus menerbitkan PERPU. Jokowi sebelumnya sudah menekan perpu tentang pembubaran organisasi masyarakat. Selengkapnya, soal perpu pembubaran ormas itu akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan, Wiranto. Sedaralun, setidaknya dua pemuda Palestina tewas ditembak setelah pasukan Israel menyerbu kem pengungsi Jenin di wilayah tepi barat. Pemberontakan antara tentara-tentara Israel dengan para penghuni kem pun tak terhindari. Bentrokan antara tentara-tentara Israel dengan para penghuni kemp pun tak terhindari. Detiknews.com melansir. Pusat informasi Palestina melaporkan seperti dilansir media Press TV. Selain dua pemuda Palestina tewas, tiga warga Palestina lainnya luka-luka dalam insiden tersebut. Kedua korban tewas adalah Aus Salamah, 16 tahun, dan Saad Salah Abu Asir, 20 tahun. Jasad kedua warga Palestina tersebut telah dibawa ke rumah sakit. Selain itu, pada Rabu ini, waktu setempat pasukan Israel juga menyerang kem pengungsi Shufa'at di wilayah Yerusalem Timur. Insiden itu terjadi hanya beberapa jam setelah ribuan warga Palestina menghadiri prosesi pemakaman Muhammad Ibrahim Jibril di wilayah tepi barat. Pria Palestina berumur 24 tahun itu tewas ditembak tentara-tentara Israel saat hendak menabrakkan mobilnya ke para tentara. Menurut penghitungan media AFP, gambang kekerasan yang terjadi sejak Oktober 2015 lalu telah menewaskan lebih dari 250.266 warga Palestina, 41 warga Israel, 2 warga Amerika Serikat, 2 warga Yordania, seorang warga Eritrea, seorang warga Sudan dan seorang warga Inggris. Dari newsroom Serambi Tanjung Permayang sekian berita sore edisi Rabu 12 Juli 2017. Berita malam Seram BFM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa didengarkan kembali melalui situs kami www.serambfm.com Follow juga Twitter kami at Seram BFM. Seder Wassalam.